الفاتحه اعوذ بالله <uppen> termasuk dosa ne jenengane sedanten lu senengane crita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno e, e, e, pertama kali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 dari Purwodadi apa dari Mojokerto yang mahat siapa ini rungnya ndak pas ini matanya kok agak picek andekan distatuskan seperti itu kira-kira disembah pang enggak enggak iki pas pembuatan ni pate protol terus digenti sehingga setiap kemusyrikan itu semua baranabi ngendikan inhiya illa asmaun sampai tu muha antum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 ini mas tuh masa ya itu seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbak Sambu, Mbak Bawang Alim kenapa anak putusnya yang diberikan? dia tidak distatusnya pegawai negeri dosen, Wah, anak putusnya boleh berdua pikirannya <laughs> <laughs> karena status itu mengilham ya Pak, status itu karena itu yang dikenalkan makanya ini penting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 Wong yang nabi saja gak ngelihat apalagi fir'on, pasti dia bilang gak ada tapi apa yang bisa mengalahkan fir'on adalah argumentasi status kata musa robbu kum warobu aba ikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu artinya kalau fir'on Tuhan itu berarti Tuhan balita karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlang akhirnya fir'on saat itu juga para pengikut Firaun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Firaun Tuhan berarti mbah tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, ande kan Firaun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan. Maka ndak akan ada orang yang menuhankan Firaun. Atau Firaun dibahasakan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 Maskuro. manusia itu siapa ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada, dengan status itu enggak mungkin kamu Tuhankan ini penting saya utarakan jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan makanya saya kemarin ketika eh, bahamun intakolailarrafikilaala ketika beliau wafat saya bilang ke anak-anak Anwar statuskan bahamun sebagai orang alim, alamah, al-faqih muridnya Syed Alawi, muridnya Mbak Sibir sekali anda menstatuskan beliau orang besar tepaan santri singkuh mau luhur, kepingin ditiru nah niru besari itu, sana santri mau itu itu, ngerasa gede repot sama, sebabnya saya tidak pernah, sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini Mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen আনা <laughs> saya এরাাম আলিমি টুইসান মালা রাধী আলিম চা তো মানে যাই তো সায়ু ঠিকা খুশি তোর আলিম সুমায় সাং সন্দানির কমি Jadi sing seneng bendhir walime sira tafsir Ini penting jadi itu sing makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan makanya saya kemarin Pak sering bilang kalau presidennya ini maslahat kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi kita tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk itu enggak boleh, secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi enggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status itu Tuhan itu bahaya sekali dalam ilmu Tauhid terus yang ketiga kenapa nama itu penting begini alam yang dipakai Quran alam itu nama ya, alam mangkul semua alam pokoknya nanti subuh tak jamin pinter <San> tapi saya tetap mau setengah jam <San> <San> karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tak pinter jadi ya setengah jam <San> jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? mari gue mulangin setengah jam gitu, gitu, gitu, gitu. punya alasan kalau sampai subuh kok tidak pinter kan? goblok banget nanti subuh orang pinter gitu. ya orang-orang nah bilang gitu anak nah saya ngomongin, oh mesti salah metode guru ini salah dulang orang pinter-pinter, mesti salah saya mulang gitu. malah repot lagi nanti saya satu teori, bahwa nama itu penting Allah রসলোজন আবহো ভুলি Kenapa anda pernah ওরানো pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya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 হাম্মদ ও হে ওরা কামু ছানো মোহাম্মদিন এল মু makanya kata nabi yastamuna mudhamman wayala'ununa mudhamman wa'ana muhammad akhirnya bujal kalau nyari muhammad aynal mudhamman mana orang yang tercela akhirnya orang-orang tanya mudhamman itu siapa? muhammad itu loh <laughs> akhirnya saya keliru lagi ya muhammad itu loh akhirnya ya bilang muhammad lagi jadi kayak apa makanya itu saya manggel kalau sama orang anaknya kiai jenisnya agus karena ya tetap diceluk gus <laughs> karena ya saya itu punya teman itu enggak gus manggelnya bukan main sama anaknya kiai dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya agus saja supaya semuanya manggil <laughs> terus nanti yang khasnya dia bilang dus lah, <laughs> <laughs> kayak kemarin pas pilpres itu macam-macam tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu enggak boleh salah status juga enggak boleh salah makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat ya sudah lah itu saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yassin itu ya tetap nyujut saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya saya enggak pernah membahasakan beliau wakil gubernur bahayanya nanti nanti suatu saat oh ini mantan, kan repot jadi ini penting, status itu penting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 সিগা আনা ora gelem di dunia Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian enggak mangan, sedina lemes? hebatnya ning ndi? pas mules weteng ya ngising ya lemes. Gebate apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngentikan. Kana yaqulanit ta'am al-masih ibnu Artinya kalau Isa itu ndak mangan ya lemes. না তুমি সঙ্গে রহত্রুষ বহু ত্রুষ পি চা aneh হান কমুটি কালো গা মা তো লমাস প্রতান ইয়ং ল কালো তিট মা ত্রসানিকান মানুষ কান টিস অবো হয় পাশটি ডাঠেংসা কানিত Begitu juga kita Kita juga gitu Apa eh, Saya teruskan ya Nah ini Saya Latihan tauhid sama latihan tafsir ya Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun bon, santai mawon. Kula ikhlas ra ngarah gelem santai mawon. <laughs> Wong umpama rasida ngaji ora gelem apa menih terima mikro rusak. <laughs> santai. Ndak nah, kana saya tadi. Saya itu insyaallah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya. Tentang tentang nama itu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 tidak tersinggung Bukankah itu menyakitkan আহমদ kata saya tapi saya akan menyebalkan আহমদ kata saya kata Imam Ahmad, kenapa saja? saya ini diperintah sama Allah, kenapa sudah diperintah, jadi kalau mau udang, ya sudah diperintah kalau mau mulai, ya mau mulai Alhamdulillah orang melakoni Allah jadi aku mau hubungannya sama kuih sehingga orang itu tidak bisa diperintah oleh di sekelilingnya, karena ya hubungannya langsung sama Allah SWT apa? jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu Kalau kamu kan enggak hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diagi yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI itu. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin apa orang ke PKI? Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkan ayuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ndak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, "Kenapa engkau tetap ceria?" Aku ora duwe urusan mbek kowe sudah seperti itu. সব লাগলাং মানুষ আলামি ঠিক আলামিমাত গীতািলা কতিকা কুমিলি ঠেপাতো ঠিক তে চারা সি আল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 tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah dia memuji kamu, Alhamdulillah dipuji dia memaki kamu, Alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar kan santai saja sehingga saya berkali-kali bilang setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya kalau ngaji dia pasti merusak metode rubah metode tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini tidak didengar setan setan itu ya goblok betul setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid, ternyata enggak misalnya masa tadi konflik sama keluarga, bani lasem, terus ada yang mingkat ke Papua kemana-mana namanya turunan kiai dimana-mana terbuat pondok, bikin masjid yang dulu mejit hanya ada di lasem, baru tukaran ada di mana mana lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya, kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu bikin kiai konflik itu bahaya, iya betul ইসলাম ফেরো কে কনথিকা সহাপত সেথি না আলি ঠন সে ফেরা সহাপত নেতিন ও কচি না ঠাম আঠে অঙ্ক আছে আঠয় অঙ্ক সুমাত্রা না ফেরোস তুমি সে আলি মালাম ঠিডু নেইসুফ ফের কালো তিমরত কারণ ইসলাম ফর্ক মানে mana Lah setan ngira nya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar ke mana-mana barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem ke mana-mana gara-gara Solo enggak kondusif. Akhirnya kene keduman Mbasambu, keduman macam-macam. Sedongakno mawon ki tukaran tos mboten apa-apa. Sing penting ora bacokan rasane santai-santai is... ringan sudah-sudah Memang awu bikin seperti itu.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 kalau naik harus tambah prestasi, kalau saya kiai min khaisu layak tasi. pasti cepat kaya saya <laughs> karena rezekinya kiai itu tanpa batas makanya haji saya itu plus, saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus, masa tapi paling reguler karena rezekinya kiai itu min khaisu layak tasi. makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI Pak Pak kok berani pulang ke Rembang, kiai itu kan rezekinya tidak jelas, kata saya justru tidak jelas itu bagus Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya, kalau saya enggak Jadi, tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. <gülüyor> kalau hamba Allah ya gaji Allah, kalau hamba negara ya negara itu. Negara sama Allah kaya mana? Allah. ya sudah sudah pintar berarti sudah. <gülüyor> Jadi, jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. ক্রিম নাহল তপালামে তুই ইন্ন মা ক্রিম নপি মস্তি মুস্তপনি মুস্তি কাহ কপি পাল কি doa saya maka সাহা মা kekasihmu ini menjadi senang tapi jika saya jadi orang jelek, surah ad yang senang tuh iblis sekarang milih mana jeneng kan? menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu <tuh> itu semua riwayat, terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad karena wali kan ada alam roh wiskandani, wiskandani, wiskandani, coba lain itu segampang itu wali punya hubungan saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru <tuh> karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik, kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, mau menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah, sudah, sampai situ aja doanya jangan panjang-panjang, pada panjang-panjang malah <laughs>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 Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan seulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kampus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kampus. Saya punya kampus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak, sebenarnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, ker. yang saya kenang dari kamus diantara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabiti, kamus mukhit itu ada kamus milik saya namanya Mukhtarul Sikha, itu dikarang oleh orang alim itu bilang begini sama tak berdek sekarang lafad ilah itu maknanya apa? Tuhan kan tasniahnya apa? dia bilang isim ini tidak punya tasniah dia bilang ilah normalnya tasniahnya ilahani আলি হা তাহাদে লুহ boleh. কারণ আলা আইনি ilahani karena kalau আবো berarti kamu আবো apa dua Tuhan berarti kamu nganggap ada zaidun ketika কামু kamu bilang জয় kalau banyak kan লিট pernah ada Tuhan dua atau tiga Makanya kata-kata pengarangnya itu Abu Bakar itu, Abu Bakar al itu kata beliau وَهَدَلْ إِسْمُ لَا مُسَنَّلَهُ وَلَا جَمْعَهُ وَإِنَّمَا جَمْعُهُ وَسَنَّوهُ Isim ini tidak punya tasniah, tidak punya jamak tapi kalau orang-orang katanya Orang-orang itu bilang ini ada jamaknya ada tasniahnya, ini penting sekali Karena kesalahan itu tidak ada, cara teori Qur'an itu kesalahan itu tidak ada yang ada adalah orang salah, beda lo ya takwari dari Tiong Pinter, makanya ini sampai subuh, takwari dari Tiong Pinter saya ulang lagi ya, kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah pernah ada tidak 1 tabah 1.15, tidak ada kan? tapi kalau orang salah bilang 15, ada pernah tidak putih ini hakikatnya hitam, tidak pernah kan? tapi kalau orang salah misalnya Rabun bilang ini hitam, ada সে হিঙ্গাইনি ini ini itu itu sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka ই ini penting saya kan jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah makanya kata Allah, jah al haqq wa zhaqqal batil kalau ada hak pasti batil itu hilang tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada pernah ada tidak 1 tabah 1.15, tidak pernah ada kan tapi kalau orang bilang itu, ada ini penting saya kan makanya kamu jangan janggal kata Allah, jah al haqq wa zhaqqal batil, ternyata sekarang kebatilan ada dimana-mana barang batil itu tidak pernah ada Yang ada pelakunya. Misalnya nyon sewa misalnya gini. Zina itu mengenakan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakan. Tapi hakikannya enggak pernah mengenakan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikannya menyakitkan apa mengenakan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakan ada. Tapi hakikannya tetap menyakitkan.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 ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Qur'an itu nanti terus bener makanya setiap kesalahan kata Allah apa? kaburas kalimatan takhruju min afvai nah kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimat haqqin aliyah nahyaw aliyah namutwa aliyah atau katanya istilah pengirahan zhalika bi'an Allah wa nama yaitu na min duni huwal batil nanti terus urut sambian baca Qur'an nanti bisa kayak saya urut konsisten ya itu tadi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 Firaun juga gitu. Yesus ফেরগি jadi, jadi presiden sebelum Pak Karno jadi presiden banyak কা yang sudah kaya sebelum banyak kan artinya yang ফে itu Presiden Pak Allah Allah oh. sekarang kamu miskin kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin <guluh> ya artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir takdir makanya wamuntaha <tik> jadi kita miskin ya karena karenagadada Allah kita kayakan semua itu karena Allah tapi kita terjebak hukum modern anak presiden iki sejahtera anak iki ora ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benernya tapi kita-kita ini kan dilatih ilmu hakikat tak ulang malam 13 pinter-pinter buang ke kan, gitu -gitu -gitu. ini penting saudara kan jadi saya ulang lagi makanya di Quran tuh ilmu tertinggi di antaranya murat saya tuh gak pernah lho takut mati meskipun sama masih muda karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya kenapa kok gak pergi kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu kok gak mati sekarang gak tahu kan tahu-tahu masih hidup kan tahu-tahu dihutang semacam-macam lah sepertinya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup -telaki -telaki. tapi anehnya kita mosok manusia sudah -so dilemah iso hidup lagi memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup sitir anake wong mlarat paesek orang lain anak -e. Kiyai, gus, kita kan ga gak pernah bisa milih, milih bapak yo -e -e artinya gini ya sudah ya Allah ketika saya hidup ya enggak tahu kenapa saya hidup pasti engkau yang menghidupkan ketika saya mati juga enggak tahu kenapa saya mati pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan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 Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma mamati lillahi rabbil alamin. Yang aneh sampean us melarat ora wani mati, aneh tenan. Ane ane. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan karena. Ya wes repot na nonton Gus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadilla. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan.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 makanya kalau kamu marah tak dengerin, ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyerfis, jajak, nukok-nuk lampi, mahal katanya. Boros. boros, itu pahala yang boros, kata saya. tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? pahala, cukup sabar Lu itu kalau terlatih, lama-lama ada -lama, ya biasa saja ulama dulu seperti itu semua Imam Shafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau, orangnya itu munafik pada tapi kalau setelah keluar dari Imam Shafi'i, dia memaki-maki Imam Shafi'i suatu saat beliau dikasih tahu, orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan Imam Shafi'i itu kuyuk, kuyuk sepenuhnya bukan Alhamdulillah muridnya akan janggal, ini dikasih tahu gini, Alhamdulillah, alhamdulillah. kenapa Imam Shafi'i dia akan di luar maki-maki jenengan, berarti aku mau wibawah, ini ngarep aku rawani <laughs> dianggap enteng saja melihat, berarti aku orang wibawani, ngarepku orang wani ya sudah, terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi anda karena memfitnah anda gini-gini kata beliau, zaka Allah yang kritiknya bahaya itu hanya Allah tak, tak. yang lainnya enggak bahaya karena ini makhluk, do'if, enggak penting Loh, kamu sampai tersisar dikritik orang, karena kamu menganggap makhluk itu penting ini gobloknya yang sampai, yang. goblok segoblok-goblok Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda enggak wali itu. Kalau dikritik ya susah. Makanya enggak wali itu problem. Saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu. Kan? Karena hanya wali, hidupnya itulah. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang saja Dulu ceritanya di antara ceritanya Manakitnya Seijak Farsotik itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang itu Kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransfer saja. Alhamdulillah.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 dan itu yang diajarkan Rasulullah, Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali Allahumma ca'alil hayata ziyadatan li fikulli khairin wal mawta rohatan li minkulli syar'in jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh nah, anda saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu, Alhamdulillah pasti Mpun <laughs> Jadi, kayak apa? coba মা হাতানো লংলা সাইগে নাকি তগনে চাই আমার সায়ন বতন চায়পা তুকান al-maut adalah rohatan lana mengkulih sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy tidak masalah terus misalnya muningin, tapi anak bujoku iye. memang selama hidup anak bujoku bahagia <laughs> ketika itu tambah musibah ya, cok. <laughs> malah sombong lagi kamu seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mesejahterahkan manu orang itu orang buat bujoku Muka -muka mati <laughs> karena gak jelas. Ya ini penting ini saya utarakan jadi ini saat jil juz asma. Makanya kata Rasulullah ala wa wa Ini penting nama itu penting. Karena sekali nama ini saya coba misalnya orang sepakat darani Firaun itu wujida ba'da allam yakun. ফের অনে আট টুড়ুটুড়ুয়া তিটা হাল আতা ইনসানি হইনু হরি লাম apa আমলো কাম হিটপ হিটপ তো আপা উদ্যাত মুরা কাম্প অবয় তো কাম্প নাল অবয়োজন আর ধারুমিল আর দেরুের অব mati itu mau apa ya menuju Allah hidup menyaksikan Allah mati menyaksikan মাতি itu nyaman ইয়ং মজি কামুস হিটোপ উদা পে চিতা উদস্য কমিমন লন্ডে যু মানি চপেতো মনি রবাংসি কেটো রবাঙ্গে বে ঠুয়েটে kok sering বা কামো চপে ইং repot আয়োরে না যাওয়া পেয়ে মনোমাতে ইসলাতে সাথে মা উৎপাদু আল ইস আল্লাসাম্মান মা হেফাৎ itu ইতো ঠিক উলাম ইা মিমিয়ে না Loko dak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Enggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Enggak boleh kan? Sama Ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh enggak kamu katakan ilahani dua tuhan? Enggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihatu kullau kana ma'ahu aliya, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. তোর তোর ইতো কালো ভাতুরাই খানো হিছ ইতো গানু লিস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 sesuatu yang satu মান masjid.. কামু masjid masjid. Tuh ini মঙ্গাতে ada secara কামু tapi mereka ada yang জামা yaitu mereka-mereka yang যাংসা salah, makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada yang ada adalah orang yang salah Bapak, bila, bila, bila. jadi kesalahan itu tidak pernah ada yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua gak mungkin empat, empat gak ada, lima gak ada tapi orang jawab salah bah banyak Lalu itu namanya ilmu ya makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamah andai kan orang mengatakan Lata Uza, ini batu yang dipahat oleh si A, dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto, dulu pas bikin tangannya protol terus di semen, dilakban, bisa enggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu. Fir'aun misalnya, dulu enggak ada lahir ngompolan, tau retoreten, cili itu eh, malah tau tipes. Terus tua-tua jadi pengeran, aneh enggak sebenarnya? jadi datis semua makanya setiap kemusyrikan tuh kata Allah inhiya illa asma'un samaitu muha antum রসোল মহমি আবরু আসলাম সবহান